Terlalu dingin denganmu Terlalu mendiamkan Kau yang selalu Memperhatikanku Dan sebenarnya Aku juga Waduh, Halo. ini ada Canet sama Happy nih. Gini-gini, gini. Iya, jual jus ya, Mas? Lagi bikin jus. Gini, uh, Happy sebelah kiri saya oh, boleh tarik sebentar, Happy saya pisahkan sebentar, nggak apa-apa ya? Oh, apa -apa. Oke, okay. eh, jangan jauh-jauh tapi. Nah, jadi gini, uh, ini kan kalau lagi pandemi gini, biasanya kan kita harus kalau minum buah-buahan gitu ya, makan ya buah dong. apa? Minum jus, makan buah-buahan itu biasanya kan bisa bikin badan kita jadi lebih sehat dan lebih seger